Artis dengan predikat terbaik dalam kontes dangdut Indonesia KDI 2014 dari kota metropolitan Surabaya, Niken Maheswara Serah. Sidesia. Ja, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi-sepi aja ini kayaknya jawabnya, udah lemes.